Pak Joni Selamat siang Ibu Selamat siang silakan Pak Betul sekali sampai tahun 2019 Lalu dia 2014 jadi presiden calonin, al Kalo Menang Jakarta b e r a n g kusut lagi Ibu Sekarang udah dibenarin capek-capek Jadi presiden waduh Jakarta kusut lagi Sekarang udah diberesin rapi-rapi sama dia c a p e c a p e Okay. Bu, bener dari z a m a n dulu n gak g ada yang berani k e p o l o n g buat Bu, kecuali dia. b a k p u s itu. Terima kasih Bu, selamat siang. Baik. Saya beri ke Pak Rudy. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak, silakan.、Nah, iya, saya setiap kali. Untuk p a k j a k o w i untuk diusung nanti di jari-jari terikutnya. Sebab sekarang Jakarta sudah mulai rapi. Jadi... Karena dasarnya kita semua rakyat sekali sangat puas dengan pekerjaan Pak Jokowi. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Parudi k p a k h a r i i Ya selamat siang. Iya Bapak, silakan.、E, mungkin apa,、e, Mas b u r u n g lagi mimpi kali?、Yani. E, saya tidak s e pendapat dengan Bapak yang sebelumnya. Kalau Jokowi jadi presiden bukannya lebih bagus itu lebih bisa beranjak ke arah demi seluruh manusia gitu. karena kadang kita kan sudah parah, jadi ya mungkin guru itu ketakutan kalau Jokowi presiden, jadi e、eh, rahayu Soekarno itu hilang gitu, kita kesini itu ya itu aja terima kasih. Pak <tuh> Udo Mo, siapa lagi yang mau diajukan menjadi calon presiden yang lain nggak ada yang bagus i t u l a h Kalau mau Indonesia benar-benar berubah seperti kita melihat Jakarta sekarang berubah, sekarang harusnya saatnya kita saling bahu membahu untuk mendukung supaya Jokowi bisa naik jadi presiden terima kasih baik Pak Abamo Pak Andre ya s i l a k a n malam deh kalau yang bicara guru saya percaya itu saya percaya memang belum saatnya sih ya memang Jokowi harus membenahi Jakarta dulu nih menanggung banyak proyek besar yang harus kita manfaat Jokowi di Jakarta g itu ya ごろ、セクターにとっても、パートポーズボーナーキャリアンタククト。アンタクト。パートポーズボーナーキャリアンタクト。パートポーズもーナーキャリアンタクト。パートポーズボーアンタクト。パートポーズボーナーキャリアンタクト。パートポーズボーナーキャリアンタクト。パートポーナーキャリアンタクト。パートもーナーキャリアンタクト。 バックグループは、バループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、バックグループは、 Uh, kalau pemilihan yang akan datang 90-an itu Pak Jokowi pasti sukses Jadi presiden dan kita pasti mendukung Oke, makanya s i m b o l i a s Pak、eh. Ridwan y a selamat siang, Bu Selamat siang, Bapak, silakan y a saya pikir memang kalau kita egois ya Untuk penduduk Jakarta saja memang itu Jokowi tidak layak, Bu, jadi presiden Mungkin tau kira 私たちはこの時間の時間を取り戻すことができます。<Nixon> Tetapi, kalau saya melepaskan diri sebagai orang Indonesia, maka harusnya saya punya kelegaan untuk menerima kenyataan bahwa mungkin banyak calon lain yang tidak d i p e r t a h a n oleh rakyat secara umum. Karena backgroundnya s u d a h terbukti, korup, dan sebagainya. Walaupun Pak j o k o w i belum tentu berhasil menjadi presiden g e l a k tapi tidak ada salahnya diberi kesempatan. required- poured… パジャケ 私たちは、今、ね、私たちの一番の人生を見つ t a ために、私たちは、私たちの一番の人生 i n つ a るために、私たちは、私たちの一番の人生 a 見 ini、kan、cukup、baik、memang、diharapkan、bisa、meneruskan、pemerintahan、yang、を a つ a るために、私た g の一番の人生を見つけるために、私たちの一番の人生を見つけるために、私たちの一番の人生を見 d e るために、私たちの一 a の人生を見つけるた a i 私たちの一番の b 生を見つけるために、私たちの一番の人 Oke,、okay, pak Kain. y a、uh, saya dulu sih setuju ya untuk Jokowi Ahok、oh, selesai dulu membangun Jakarta. Tapi lihat situasi seperti sekarang, di mana Jokowi disuruh melintaskan kemacetan Jakarta yang s udah gila-gilaan, lalu sambil diluncurkan itu Low Cost Green Car. Nah ini artinya sambil Pak Jokowi ini disuruh、eh, mati, apa namanya, kebakaran, ada a kebakaran hutan disuruh、eh, memadamkan a p i pakai air satu gelas. Nah ini kontradiktif, jadi saya pikir、eh, kita sebagai warga DKI harus merelakan Pak Jokowi untuk lebih tinggi jabatannya yaitu sebagai presiden yang memiliki... Uh, kewenangan penuh Dalam pemerintah seluruh Indonesia Kita harus berkorban Untuk kemajuan bangsa ini Terima kasih Pak Herman Ya, selamat malam. selamat malam Saya rasa Kalau orang semua memudahkan Jokowi Jadi R1 itu Terlalu k e m a n k i t a ambil contoh kemarin itu kan Di Jakarta Di w o r itu dia punya トントンヤー ジョコビー、ジャズのバラとしたらばけないときないときない、ジョコビー、ジャズのボールキャンキー。<音>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 パーヘリ、キタカパサノパギパギ アンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロ e ィ e カルトアンドロフィアもルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィアカルトアンドロフィンドロフィアカルトアンドロフィンドロフィアンドロフィアンドロフィアンドロフ tapi kan dia ada wakilnya wakilnya juga s e jalan apa yang diprogramkan oleh gubernur menurut saya supaya merata hasilnya seluruh Indonesia tidak papa. terjalankan presiden nanti wakilnya naik itu s e b u l u h sokor wakil presidennya nanti lalu e s karena dia benar-benar membela rakyat sudah ketahuan bahas Jakarta dipegang oleh マッドコーヒー、ザリアボマカティー。カーセイバタグウィタカパンパンパギー。サロポメタルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグルセグ negara demokrasi yang penting beliaunya sejujurnya di jalan makasih gitu. makasih Pak Anton, Pak Gilbert, pagi penelpon e p o n yang barusan itu benar ini kan demokrasi jadi kalau, kalau rakyat suara rakyat kan suara Tuhan ya semestinya d i a r k a n aja, bergulir iya kan, gitu aja, makasih terima kasih Pak Gilbert Pak Anton, pagi iya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 Ahoknya sendiri naik jadi gubernur Jadi memang sehiasa kata lah gitu loh, Apa yang direncanakan Bisa dijalankan, gak kayak selama ini Instruksi daripada SBY n gak dijalankan oleh si Poke、gitu. Jadi percuma juga、gitu. Ini kan memang mereka sepadan ya Satu visi, satu misi gitu loh. Jadi cocok aja lah, karena memang Tidak ada pilihan lain lagi c a l o n presiden di negara ini selain dia、gitu. Terima kasih Terima kasih Pak Anton, Pak Bangun pagi Ya selamat pagi カメラに行くために、あり、あ、ま、ら、Portland <Particip ain> アイトアデニーソソージョンコ a ジニトロウワロウ n ャダリペデ Terima kasih, Pak Bangun. Kita kepadah t l e o n terakhir, ya. Pak Yato, selamat pagi. Selamat pagi, i n i dari Pak Yato, ini. Iya, komentarnya, Pak.、Ah, saya sih setuju aja untuk Jokowi n a i k j a d i presiden. Gitu aja, kepentar saya,、nah,